Indonesia kita bergoyang kembali bersama MP Production kalau enggak MP enggak PD dan juga bareng Dehan Audio Rental Musical untuk Bang Ari Jenggot terima kasih banyak kita simak sama-sama kembali kita goyang sama-sama kembali Arliza Putri Adela